musibah-musibah ya. ini tidak ada lain adalah sebagai balasan atau akibat daripada kemaksiatan dan kedurhakan kita ya umat ini kedurhakan dan kemaksiatan umat ini umat kita ini menyebabkan datangnya agama Allah apa dalilnya? dalilnya yang adalah Allah Ta'ala menyatakan dohar al-fasadu il-barri wal-bahri bima kasabat aidin nas Allah katakan, telah nampak kerusakan di bumi, di daratan maupun di lautan Akibat daripada tindakan tangan-tangan manusia Jadi segala kerusakan, segala malapetaka itu, bimakasabat, haidin dasa adalah sebagai akibat daripada Tangan-tangan manusia Menghadapi kenyataan musibah sedang berkeliling Dari satu tempat ke tempat lain Musibah peperangan Di Maluku Di Boso Terus keliling musibah gempa bumi Di Nabire. Liling lagi gempa bumi belok ke wilayah Nusa Tenggara Timur, terus kemudian loncat ke Aceh, musibah tsunami, terus kemudian belok ke Kalimantan, banjir, musibah terus. Melangsung Ini mestinya Menjadi peringatan Kepada yang masih hidup ini Untuk segera taubat dari kemaksiatan dan kedurhakannya, Dari berbagai Ketafiran dan kemusyrikannya Al-musibah yang lebih besar lagi Ketika umat ini ditimpa oleh malapetaka yaitu matinya hati. Matinya hati sehingga menjadi bebal pikiran dalam memahami peristiwa-peristiwa musibah itu. Ketika orang sudah tidak lagi Mau memahami Kenapa terjadi musibah itu Ancaman musibah Dihadapi dengan Tindakan syirik Dengan seruan dari Dukun besar Yogyakarta Sultan Amanggubwono Sepuluh Seruan berbuat syirik Berbuat khurafat, Ini namanya mundan undang Adat Manggil-manggil adat Supaya datang Nantang-nantang adat Supaya datang pada Negeri ini Dengan perbuatan syirik Dan perbuatan-perbuatan khurafat. Malam suruh menyalakan lilin Terus apalagi kepercayaan Suruh Masak dengan 12 macam dan sebagainya Walhasil Ketika ditanya dari mana ini Beritanya dari Nyiroro Kidul Dari para jin dan Para dekemit hasil Disangkanya malapetaka itu Datangnya dari para setan-setan itu yang bisa menahan adab itu disangkanya ialah para setan-setan itu padahal para setan-setan itu justru mereka akan segera lari meninggalkan Bani Adab ketika datang adab Allah dan mereka lari sambil menyatakan ini bari umminkum Aku berlepas diri dari kalian Nah ini Musibah Yang menimpa umat yang lebih dahsyat daripada musibah itu sendiri Yaitu musibah matinya hati Umat Dalam memahami Peringatan-peringatan Allah Dengan berbagai malapetaka rasa Oleh jatuh itu dengan kenyataan seperti ini Kita harus lebih gencar Untuk mendakwahkan Tauhid pada umat ini mendakwahkan sunnah Pada umat ini Karena Syirik-syirik dan bid'ah-bid'ah Terlalu besar ha? Terlalu besar Menimpa umat tersebut jadi harus menyebarkan ilmu. Ini adalah upaya yang dilakukan dengan gencar Untuk menyelamatkan, mengentaskan umat ini Dari malapetaka kejahilan Sehingga karena mereka jahil uh, Dibimbing oleh musyrik-musyrik uh, oleh para dukun-dukun kepada perbuatan syirik mau saja. Ah, nah inilah اخوانا في الدين azza wa Malapetaka, malapetaka ini terus-menerus menimpa umat ini karena kejahilan dan tidak ada jalan lain untuk mengatasinya kecuali dengan ee uh, Menyebarkan ilmu dan mengajak umat untuk beramal dengan ilmu itu. Apa hukum memperingati Tahun Baru Islam? Tidak ada tuntunan memperingati Tahun Baru Tahun Lama ha, di dalam Sunnah para uh, Sahabat yang Allah Alaihi ha. Masyaikh Karena itu kalau ditanya apa, Apakah mengucapkan Selamat tahun baru Juga termasuk Memperingati, memperingati tahun baru Islam Juga nah, Kita tidak tahu apakah kita selamat Tahun ini nah, Jadi Tidak ada selamat tahun baru Ucapan demikian dalam Islam Karena kita sendiri juga tidak Tidak tahu Ya kita berharap kepada Allah selamat di tahun baru, di tahun lama di tahun tengah-tengah, lama dan baru selamat terus jangan hanya uh, di satu waktu tapi sepanjang tahun selamat sampai husnul Khatimah, sampai selamat ketika masuk kubur jadi kita jangan ikut-ikutan dengan amalan-amalan yang diadakan. Wa yakum wa umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin bin nar Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara yang diadakan baru. Baru karena tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya Dan semua yang diadakan baru itu adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu adalah Sesat dan semua yang sesat itu Di neraka Jangan meremehkan Masalah-masalah Yang demikian ini Kata penanya Ustaz apakah bayi yang baru lahir Harus diadani Dan apakah itu ada dalilnya Jelas ada dalil sahih ya, Dari Rasulullah SAW di mana bayi yang baru lahir itu Diadankan di telinga Sebelah kanannya Dan dikomatkan Di telinga, di telinga Sebelah kirinya Dan ditaknik Yaitu Di Kunyahkan korma Oleh bapaknya Dikunyahkan korma Sampai halus korma itu Di mulut bapaknya Terus diambil Dari Uh, mulut bapaknya uh, Korma yang sudah halus itu Terus dioleskan pada Bagian Langit-langit apa uh, Bagian atas Mulut bayi itu Dengan bismillah Ini tahnik namanya nah, Kemudian pada hari ketujuh disembelih sebelah uh, Korban Yaitu nasikah Yaitu hakikat untuk memberi nama Anak tersebut Serta dicukur Gundul rambut si bayi itu Nah ini tuntunan Dalam menyambut Kedatangan bayi itu Yang dituntunkan oleh sunnah nabi Nah Ustaz bagaimana Da'wah kepada sunnah Di masyarakat yang awam Yang cenderung untuk Memakai akal Nah tentunya Kalau dakwah kepada masyarakat itu Diajak dulu mereka Kepada ketahatan Beratauhid nah, Diajak mereka kepada tauhid Mengikhlaskan agama untuk Allah Dan diterangkan kepada mereka Kita beragama itu dengan Tuntunan wahyu dari Allah Yaitu Al-Quran Al-Sunnah Bukan dengan akal Bukan dengan perasaan tetapi akal dan perasaan harus ditundukkan kepada tuntunan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Hal ini diterangkan terus kepada umat. Diajak mereka untuk taat, untuk untuk tauhid, bertauhid, mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Nah, setelah Pembekalan ilmu dalam perkara ini, diajak kepada perkara-perkara lainnya. Diajak kepada keharusan untuk Menjalankan sunnah Nabi, Tuntunan Nabi, Secara global maupun secara rinci Diajak untuk mereka Menjauhkan diri dari Kufur, dari syirik, dari bedah Dan selanjutnya Dan selanjutnya uh, Ustaz bagaimanakah kedudukan akal Dalam Islam dan pandangan Islam Terhadap akal Kal kedudukannya dalam Islam ialah dalam mengatur kepentingan dunia. Rasulullah SAW menyatakan, antum ahlamu diumuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Selama urusan dunia itu tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka itu bidahnya akal. Ya, tapi kalau sudah ada ketentuan. Dari Allah dan Rasulnya Perkara dunia Ataupun perkara agama Semuanya itu harus ditundukkan Kepada ketentuan Allah dan Rasulnya itu Jadi Bidangnya akal ini Ialah mengurus perkara yang Belum ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya nah, Mengurus perkara Ilmu pengetahuan dan teknologi Mengurus perkara kemaslahatan-kemaslahatan kaum Muslimin dan sebagainya selama tidak bertentangan eh, atau telah, eh, selama tidak melanggar Al-Qitab wa Sunnah itulah bidang akal di sana akal diletakkan untuk dikembangkan kepada kemaslahatan eh, kehidupan di dunia ini dan selebihnya akal tunduk ketika datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya akal dan perasaan harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya Iya. Kata penanya Ustadz bagaimana Caranya untuk menunai, menanamkan diri Rasa takut kepada Allah Subhanahu SWT Di dalam berbicara Tentang agama Tanpa ilmu Sehubungan anak yang masih Suka mudah Menghukumi suatu perkara Dengan sepengetahuan Anak sendiri Iya Kalau anda Lebih Banyak Mendapatkan pembekalan Ilmu Ilmu kitabah sunnah anda Akan lebih Takut kepada Allah Maka Mintalah kepada Allah Rasa takut itu Untuk berbicara Untuk supaya kamu jangan berbicara Tentang agama Allah Tanpa ilmu Mintalah bimbingan kepada Allah Untuk itu Sambil terus bangkitkan semangat Pada diri Untuk mempelajari Alkitab wa sunnah Agar dengan itu Akan muncul Rasa takut berbicara tentang agama Allah Tanpa ilmu kata penanya Ustaz bagaimana cara menjadi orang yang tenang dan anggun di dalam mensikapi berbagai macam keadaan untuk Anda tenang dan anggun dalam menghadapi berbagai keadaan itu ialah kalau Anda Sudah mempunyai ketawakalan Yang penuh kepada Allah Untuk Anda Bisa mempunyai ketawakalan Yang penuh kepada Allah Maka Anda harus lebih banyak Mengenal Allah dengan ilmu Ilmu kitab sunnah ini Untuk ilmu Anda itu Bisa mengantarkan kepada Ketawakalan kepada Allah Yang penuh Maka anda dalam mempelajari ilmu kitab wa sunnah itu harus ikhlas Karena Allah semata Maka ilmu yang anda pelajari itu dari kitab wa sunnah Akan mengantarkan anda kepada ketawakalan kepada Allah Nah begitu tahapan-tahapan untuk pembentukan mental tawakal kepada Allah Ya dengan kita mempunyai mental tawakal pada Allah, maka kita akan menjadi orang yang tenang, tidak panik dalam menghadapi segala keadaan. Keadaan senang maupun keadaan sedih. Kata penanya, ustaz ada seorang yang sebelum ngaji, waktu jahil pernah berjanji menikahi wanita. Tetapi setelah mengerti ilmu agama Ia tidak menginginkan wanita itu lagi Sebab secara agama Wanita itu jauh dari agama Dan dikhawatirkan Akan menimbulkan motorot Bagi agama si pria Apakah hukum atas janji tersebut Bisakah diganti Dengan keparo Atau bagaimana uh, Mengingat si pria sekarang Sudah beristri uh. Ustaz nasihatkan kepada kami sebagai pemimpin atau pendidik dalam rumah tangga Jazakumullah Khairah Iya, wah iya, tentu janji kalau atas nama Allah, janjinya itu maka harus dibayar dengan kafaroh Kenapa kok dibara, dibalas dengan eh, dibayar dengan kapal? Kok tidak dilaksanakan saja? Ya, karena adanya mabroh menikahi wanita yang asyik, yang durhaka kepada Allah, itu mabroh. Ya akan merusakkan agama kita. Maka walaupun sudah janji dengan nama Allah untuk menikahinya harus dibatalkan janji tersebut dengan kafarah yaitu dengan apa pertama membebaskan budak kalau tidak bisa dengan memberikan makan untuk 10 orang miskin lengkap dengan pakaiannya kalau tidak bisa mempunyai dengan puasa tiga hari Nah ini Kalau janjinya Dengan atas nama Allah Tapi kalau janjinya Janji Sesama manusia Ya sudah Ketika kita didakil janjinya Kamu kan pernah janji gitu Iya Dulu saya senang sama kamu Sekarang gak senang Sorry aja ya. Begitu aja sudah tidak ada kewajiban untuk bayar kapal Tidak ada kewajiban ini dan itu. Ya sudah Kita saling sorry menyori Begitu aja. saja ha? Karena saya dulu senang Sekarang tidak senang Masalah nikah itu Masalah senang dan senang Dan kalau meningkat lagi Derajatnya Orang nikah itu bukan saja senang dan tidak senang Tapi Maslahat dan mafsadah apakah ada maslahatnya untuk dunia akhiratnya ataukah ada mafsadahnya untuk dunianya dan akhiratnya itu lebih tinggi levelnya seleranya sudah sudah meningkat itu namanya nah nah kalau dengan belajar kemudian berubah seleranya sudah meningkat sudah menjadi selera tinggi terus Sementarain perempuan yang dijanjiki itu nih aduh kayak gini masih selera dulu, ah sorry saja nggak jadi, gitu nggak ada masalah, ya, ah jangan merasa harus dilaksanakan nggak ada keharusan itu. Nah, yang janji dengan iman yang bernama Allah aja tidak ada keharusan kalau memang ternyata. Ada pilihan yang lebih baik daripada itu, sehingga harus dibatalkan dengan takwaroh. Apalagi janji tanpa menyebut nama Allah lebih lebih tidak harus lagi. Ya, nah. mencintai orang-orang LDI jamaah tablid ponol muslimin sebatas sesama muslim dan berteman keseharian dalam bermasyarakat kita terhadap orang yang terjatuh dalam bid'ah itu membenci Kebatasan kepindahan yang dia lakukan, tetapi selama dia masih muslim, dia berhak mendapatkan hak-hak sebagai muslim. Kalau dia mati, ha, harus fardhu kifayah dikuburkan dengan cara-cara Islam. Fardhu kifayah tidak mesti kita terlibat padanya. Kalau fardhu kifayah itu, ya. Kalau fardu ain kita wajib. Tapi masalah menguburkan jenazah itu dengan cara-cara Islam fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain yang mengerjakannya ya sudah biar. Ah. Dan kita wajib untuk menolong dia sebagai muslim ketika dia teriak minta tolong dalam kondisi umpamanya dia berhadapan dengan kufar atau dia dizalimi oleh pihak yang zalim ya kita wajib untuk menolong dia ketika dia minta tolong nah, karena dia masih muslim ya harakalallahu fiik zakum nah adapun dalam pergaulan sehari-hari ya belum bisa memang Untuk kita menghukumi Orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan bid'ah itu Jamatabli, lukwanul muslimin Dan sebagainya Belum bisa untuk kita katakan mereka sebagai Ahlul bid'ah Namun kita katakan perbuatan mereka itu adalah perbuatan bid'ah Maka tentu Kita eh, dalam kegiatan-kegiatan selain perbuatan bid'ah Mereka ketika mereka mengucapkan salam Assalamualaikum kita jawab Waalaikumsalam ya. Dan tentu Kalau kita bisa Kalau kita bisa mempunyai bekal ilmu Mendakwai dia Mengajak kepada sunnah Lepas dari bidah-bidah ah itu Tentu ini Lebih baik dan lebih utama Tetapi kalau Risikonya kita berhadapan Dengan kemungkinan kemungkinan tersedot kita dengan perbuatan-perbuatan bid'ah dia maka kita men lebih mengutamakan keselamatan diri kita tentunya ya sehingga digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin bahwa kondisinya orang yang Bernahi muntah, beramarmaharus muntah itu seperti kondisinya satu kapal yang karam di lautan, di tengah laut. Maka di saat itu orang yang bisa berenang dengan kuat dan bisa mengajak yang lainnya hendaknya dia atau wajib dia untuk mengajak. Orang yang lainnya menyelamatkan orang lainnya Dan berenang menyelamatkan Diri dari orang tersebut Kalau dia Hanya mampu berenang Untuk dirinya sendiri Maka jangan coba-coba Mengajak yang lainnya karena akan tergelam Bareng-bareng ha? Jadi Di dalam kondisi Menghadapi kemunggaran itu Kalau kita bisa mengajak Orang selamat dari kemunggaran itu Ajaklah dan wajib kita mengajaknya untuk menyelamatkan dia dari bid'ah, dari syirik dan dari maksiat kemaksiatan-kemaksiatan itu. Kalau kita khawatir diri kita nanti tersedot kepada bid'ah itu, kepada mungkarat itu, jangan coba-coba kamu mau mendekat mengajak dia, maka utamakan selamatkan diri sendiri. Jangan berpikir tentang keselamatan orang lain, kemudian dirimu sendiri tenggelam dalam uh, kebedaan itu. Huh? Hmm. Bagaimana kita mewujudkan kecintaan atau kebencian kepada ahli sunnah? Atau kepada ahli bid'ah Apakah kita benci Dalam hal pergaulan keseharian Atau benci dalam hati Atau benci dalam muhammalah Atau benci kesemuanya Ada pun Kebencian kepada ahli bid'ah Yang tentunya Setelah kita mendapatkan kepastian Bahawa dia sebagai ahli bid'ah Itu kebencian Total dalam segala muamalah ya nah, boleh untuk kita mendakwai dia ha, tapi dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan tadi kita tidak terseret kepada bi'ah dia ha. maka ahlul bi'ah itu ya, tentunya dengan disertai peringatan untuk jangan gampang-gampang memfonis seseorang sebagai ahlul bid'ah tetapi harus melalui kepastian ilmiah bahwa si fulan ahlul bid'ah fulan bin fulan ahlul bid'ah karena memang tidak semua orang yang berbuat dengan kebid'ahan itu berarti boleh diponis langsung sebagai ahlul bid'ah nah kalau seorang itu telah difonis sebagai ahlul bid'ah Maka kita menyikapinya sebagaimana sikap para sahabat nabi terhadap orang-orang munafiqi Orang-orang munafik, ya, Yaitu sebagai musuh agama Kemudian kata penanya, bolehkah kita bergaul? Dengan orang-orang yang mengambil ilmu da, e, Kepada ahli al ah Dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita tidak bergaul dengan mereka Kita tidak punya teman <guruh> Allah musta'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Dalam sabda beliau Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-hakim Dalam ustadratnya Beliau bersabda Wahidakan Khairum min jalisisul, wajalisil khair khairum min wahdik min wahdikah. Engkau sendirian, tak punya teman, lebih baik kata Nabi daripada teman-teman yang jelek dan teman yang baik itu lebih baik daripada engkau sendirian tidak berteman. Jadi Urusannya, teman itu ialah, adakah teman yang baik ataukah tidak ada. Kalau tidak ada teman yang baik, nah, maka jangan engkau berpikir, nanti saya tidak punya teman. Justru tidak punya teman, itu lebih baik bagimu. Daripada engkau punya teman, tetapi temanmu mengajak engkau kepada temanmu. Uh, penyimpangan agama ya bolehkah kita menikah dengan orang yang mengambil ilmu kepada ahlul bid'ah ha. juga dalam masalah ini pertimbangkan nikah itu masalah dan masalah. ya apakah dengan menikah itu akan merusakkan agama kita atau tidak Ya. Kalau memang eh, perempuan atau pria, apalagi pria, ya. Kalau perempuan menikah itu lebih besar kemungkinan untuk terseret kepada pikiran-pikiran suaminya. Kalau suaminya ahlul bid'ah, maka tentu dia akan dengan mudah menjadi ahlul bid'ah. Wahriyal Tuhbilda, karena perempuan itu ngikut suami, suar kor nunut, ngerokok katut, itu perempuan, ya, masuk surganya nunut, ikut suami, masuk mereka katut oleh ajakan suami, ya berhubung memang posisinya sebagai dipimpin. Nah, tapi pria juga tidak mungkin Untuk terseret oleh istrinya Kepada beka Kepada syeret Kepada mahasilat Bukan sesuatu yang mustahil itu Justru Bahkan banyak terjadi Pernah Sejidina Ali bin Abi Thalib Talib Rodolan, Tertarik kepada seorang wanita Dengan cantiknya Dan uh, menyemankan beliau Akhirnya dilamar Ketika mau nikah, sudah jadi Sudah diterima lamarannya Yang men, yang melamar Alif bin Abi Talib Amirul Mu'mini Siapa yang menolaknya? Yang tidak bakal ada Setelah ya jadi Ketika mau nikah Ternyata diketahui Perempuan ini adalah Perempuan dari kalangan Khawarij Langsung dibatalkan oleh Sejinahani Kata beliau apa? Aku tidak mungkin untuk mendekat Seorang ahlunar Calon ahlunar Di dadaku Terus langsung ditinggalkan Tidak jadi Nah Padahal setingkat Sejinahani bin Abi Kuali Jadi jangan coba-coba Bermain api Dalam masalah ini Ya kalau anda menikah itu tujuannya ingin selamat, ingin punya anak turunan yang baik, ya sudah, jangan cari jodoh di comberan, ya, jangan cari calon teman uh, hidup di apa uh, di kandang babi, jangan. Carilah di etalase Yang indah, yang bersih Yang betul-betul terpelihara Dan sebaik baiknya yang kau cari Dan kalau katanya sebaik-baiknya Ya sudah yang baik Nah begitu rupa Berusaha dan berusaha Mencari yang terbaik Untuk ibu anak turunan Supaya anak turunanmu bangga Punya ibu yang baik Mestinya demikian nah, Kata penanya Bila kita takut Dengan pocong atau demit Apakah kita menjadi keluar dari Islam Lah tidak demikian Bergantung Anda takutnya itu dalam pengertian apa Kalau anda takut dari demit Dari pocong, Kemudian anda Meyakini tidak mungkin Bisa selamat dari Kejahatan demit itu Kecuali dengan Mengamalkan amalan yang Kiranya disenangi oleh para demit itu Yaitu dengan memberikan Sesajian dan sebagainya Maka itu syirik, Takutnya syirik, Dan itu merusakkan iman Anda. Tapi kalau Anda takut dari demit dan pocong seperti Anda takut dari maling seperti Anda takut dari pembunuh namanya. Maka kalau karena Anda takut dari maling, pintu rumah dikunci, baik-baik agar jangan kemalingan. Ya? Anda takut dari pembunuh, Anda siap dengan senjata a ah, ketika keluar rumah. Untuk menghadapi kemungkinan pembunuh itu takut yang manusiawi yang wajar Anda takut dari gemik, dari pocong, Baca ayat kursi Berta'awud Baca pulau di budak berbalak, pulau di budak berdas Nah itu takut yang wajar Dan pelariannya benar Yaitu dengan cara minta perlindungan kepada Allah Dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun yang baik ya tetap baik walaupun masuk TV. Hah? Tidaklah sesuatu yang baik kemudian disiarkan oleh TV menjadi jelek. Tidak, kena TV adalah sarana yang mengubah sifatnya. Begitu, barakallahu fi. Pernah yang mengatakan bagaimana hukumnya Ustaz men, Mendatangi Bikir bersama dengan Ilham Arifin Padahal itu adalah acara Bid'a Itu adalah acara Sunnah Bukan Bid'a nah, Alasan-alasannya silakan baca majalah Salafi Jangan gratis terus dok. Ya di situ saya bawakan alasan-alasan secara ilmiah dari keterangan dalil-dalil hadis-hadis Nabi dan keterangan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Sebab kalau kita memakai dalil-dalil hadis-hadis Nabi ayat-ayat Quran terus memahami sendiri, ada bukan perbuatan seorang Sunni, ya. Seorang Sunni, ia merujuk kepada dalil Al-Quran dan Al-Hadis dan ketika memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu dengan merujuk kepada keterangan para ulama dalam apa, menerangkan tentang Hadis-Hadis tersebut. Nah itu silakan anda baca di salafi edisi berapa itu saya lupa saya. Si satu bapak visi 2 dan 3 kalau ha? enggak Nah. Ah, silakan beli. Ya. Ha? Barakallahu fiikum. Waduh. Sudah lewat waktunya. Ya. Ha? Jadi karena sudah lewat waktunya, ya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dijawab dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Ilahuna Yaquan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.